Sa at malam. brita Assalamualaikum, Saudara Luun Berita Malam Medisi hari ini Jumat 14 Juli 2017 dibacakan Ardian Syah. 4 PNS abdi terancam dipecat karena setahun tidak masuk kerja. KMp BRR hentikan pelayaran akibat cuaca buruk perairan Sabang. 16 pelajar miskin Aceh Utara dapat beasiswa dari Kemendikbud. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM.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 Dalun empat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya setahun terakhir tidak masuk kantor tanpa keterangan alias bolos. Keempat PNS itu terancam dipecat dari instansinya masing-masing. Keempat PNS yang bolos kerja selama setahun adalah Dr. Teku Muda Putih, mantan Kepala Puskes Masusu, Yulizar, staf di Sekretariat Kecamatan Tangan-Tangan, Hardinur, staf Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta Edi Marta, pegawai Dinas Pendidikan, Kepala BKPSDM Abdiya Edi Daryanto membenarkan bahwa empat pegawai tersebut tidak masuk kerja selama setahun terakhir. Pihaknya telah menyurati keempat PNS tersebut. Dari Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, bagi PNS yang tidak hadir, 46 hari harus dipecat. Sementara itu informasi yang diperoleh Bupati Abdiya Jufri Hasanuddin enggan menandatangani surat pemencatan keempat PNS yang bolos itu. Dengan alasan menjelang sebulan berakhirnya masa jabatan agar tidak ada pejabat yang tersakiti. Sudah lun cuaca buruk berupa hangin kencang disertai gelombang tinggi kembali menerpa perairan Sabang Banda Aceh Jumat sore. Akibatnya pelayaran kapal penyeberangan terganggu. Kondisi ini mengakibatkan belasan mobil pribadi dan puluhan sepeda motor tertahan di pelabuhan balohan Sabang. Kasukbak TU PTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan, sesuai jadwal kapal lambat KMP BRR berlayar dua trip dari Sabang ke Banda Aceh. Namun setelah kembali ke Sabang pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, kapal berkapasitas 350 penumpang itu tidak bisa kembali ke Banda Aceh. Begitu juga kapal cepat KM Ekspres Bahari yang menghentikan pelayaran setelah berlayar dua trip. Pengurangan jadwal pelayaran kapal lambat dari 2 trip menjadi 1 trip dan kapal cepat dari 3 trip menjadi 2 trip disebabkan cuaca buruk berupa angin kencang disertai gelombang tinggi yang menerpa perairan Sabang Banda Aceh. Gelombang di perairan Sabang Banda Aceh mencapai 3,5 meter dan kecepatan angin 35 km per jam. Darlun, sebanyak 19 pelajar miskin yang berprestasi dari 6 kecamatan pedalaman Aceh Utara mendapat beasiswa afirmasi pendidikan menengah atau ADEM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk melanjutkan pendidikan ke SMA dan SMK di Banda Aceh. Ke 19 siswa itu sudah diberangkatkan ke Banda Aceh dan diserahkan ke Dinas Pendidikan Aceh yang disaksikan pihak Kemendikbud RI pada sore kemarin. Kabit Dikdas pada Dinas Pendidikan Aceh Utara Zulkarnaini mengatakan 19 pelajar miskin yang mendapat beasiswa dari kecamatan Gerdung Pase dan Sawang masing-masing 4 orang dari langkah 6 pelajar dan nisam antara 5 pelajar. Ke 19 pelajar itu mendapatkan beasiswa afirmasi pendidikan menengah dari Kemendikbud berdasarkan hasil seleksi yang diadakan di Dikbud Aceh Utara sebulan lalu. Beasiswa ini diberikan kepada seluruh daerah yang masuk kategori daerah terluar, terdepan dan tertinggal. Untuk Aceh, hanya Aceh Utara dan Aceh Timur yang mendapatkan beasiswa siswa tersebut. Darlun biaya pemilihan kepala desa serentak tahun 2017 di Kabupaten Aceh Singkil ditanggung anggaran pendapatan dan belanja kampung. Besarnya sekitar 10 juta rupiah per desa tergantung jumlah daftar pemilih di desa masing-masing. Pemilihan kepala desa serentak digelar di 48 desa dari total 116 desa di Kabupaten itu. Dengan demikian, dana yang dihabiskan untuk pemilihan Kepala Desa Serentak sebesar Rp480 juta. Rupiah. Kabar Pemerintahan SEDDAKAP AC Singkil Azwir mengatakan pemilihan KD Serentak sesuai jadwal dilaksanakan 10 September 2017. Sejauh ini berbagai persiapan telah dilakukan diantaranya pembentukan panitia pemilihan di desa masing-masing. Pemilihan Kepala Desa Serentak dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama digelar di 48 Desa tahun ini sisanya akan dilakukan 2018 mendatang sehingga pemilihan secara serentak di 116 desa yang ada di Kabupaten Aceh Singkil teraksana pada 2022 Anda sedang mendengarkan berita utama serram BM Sudarilun anggota DPRK Cebaradaya mendesak pemerintah segera memfungsikan sekolah menengah kejuruan SMK Kelautan Kabupaten Abdiah di Desa Bineh Krung, Kecamatan tangan, tangan Jika tidak difungsikan, bangunan tersebut terancam rusak dan terbengkalai. Anggota DPRK Abdiah Mahmud Hasyim mengapresiasi langkah dinas pendidikan Abdiah yang berencana mengalih fungsikan SMK Kelautan untuk Akademi Komunitas Negeri atau AKN Abdiah daripada rusak tidak ditempati. Gedung SMK Kelautan Abdiya ini dibangun tahun 2012 dengan anggaran 1,2 miliar rupiah. Anggota DPRK Abdia lainnya, Nurdianto juga menyambut baik wacana alih fungsi SMK Kelautan tersebut. Namun ia berharap alih fungsi gedung tersebut harus bermanfaat untuk masyarakat dan kemajuan daerah, khususnya masyarakat di Kecamatan Tangan-Tangan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Abdia membenarkan bahwa bahwa gedung SMK Kelautan yang tidak dimanfaatkan akan dialih fungsikan untuk Akademi Komunitas Negeri atau AKN Abdiah. Sudah sebanyak 50 unit rumah untuk nelayan di Gampung Cot Lireng yang rampung akhir tahun 2015 lalu, kini hampir seluruhnya ditempati. Namun akses jalan menuju kompleks tersebut belum diaspal sehingga berlumpur saat hujan lain itu, ketiadaan air bersih serta sarana penerangan listrik menuju kompleks juga dikeluhkan warga. Sejumlah nelayan mengaku tersiksa sejak menempati rumah bantuan di Gampung Cot Lireng. Lantaran akses cukup jauh untuk mencapai jalan raya. Apalagi kebanyakan nelayan tidak memiliki kendaraan. Bahkan lebih memprihatinkan lagi adalah anak-anak mereka. Untuk menuju sekolah dasar harus berjalan kaki 6 km. Kendala lainnya adalah menyangkut dengan air bersih. Untuk keperluan MCK, warga kompleks yang hanya terpaut beberapa puluh meter dari bibir pantai selama ini menggunakan air sumur galian. Khusus untuk minum, mereka terpaksa harus membeli air isi ulang. Nelayan juga mengeluhkan tidak adanya sarana penerangan jalan menuju kompleks. Sudarlun Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, menegaskan pihaknya menolak Perpu nomor 2 tahun 2017 tentang Ormas. Pemerintah dinilai tidak punya alasan genting, menerbitkan Perpu. Pigai mengatakan Perpu hanya boleh diterbitkan bila negara dalam kondisi genting. Kondisi itu, menurut Pigai, harus dijelaskan langsung oleh Presiden kepada masyarakat. Penertiban Perpu juga harus melihat situasi sosial yang ada. Hal ini harus membutuhkan kajian. Menurutnya pihak yang menolak Perpu Ormas dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Wiranto sebelumnya mengatakan Perpu dibuat karena Undang-Undang Ormas nomor 17 tahun 2013 dianggap tidak memadai dalam penindakan Ormas yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Dari Nyusrum Seramitanjung Tanjung Permah, sekian berita malam di sejumat 14 Juli 2017.